Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang empat level atau empat tingkatan ilmu dalam Islam. Di mana secara umum masyarakat hanya memahami Islam itu adalah syariat Islam yang syariat syariat Islam dan lain sebagainya nah padahal ada empat tingkatan dalam memahami islam pertama syariat kedua tarekat ketiga hakikat, dan keempat adalah makrifat nah, syariat adalah dari kata syroh yang artinya jalan yaitu jalan pikiran sedangkan tarekat dari kata tariq yang artinya juga sama jalan tapi jalan hati. Nah, sania ini adalah jalan pikiran di mana pikiran terbatas imajinasinya kepada hal-hal yang masih membutuhkan sosok yang masih membutuhkan wujud. Karena jika saya membuat sebuah ilustrasi tentang e, angin yang terbayang dalam pikiran kita adalah Ketika melihat pohon kelapa Itu pohon atau daun-daun yang terbawa angin Dan atau bendera Kain yang terbawa angin Artinya Pikiran hanya mampu menangkap Gambar yang terbentuk atau benda Untuk menggambarkan sesuatu yang tidak bisa disuntukkan pikiran Contohnya angin, angin tidak bisa disentuh oleh pikiran Dan pikiran hanya menggambarkan sosok Menggambarkan benda-benda yang angin. Oh itu ada angin Tapi apakah daun yang terbawa angin ini Apakah gambar pohon kelapa ini angin? Bukan Apakah bendera ini angin? Bukan Ini gambar bendera, ini gambar pohon kelapa Tapi untuk menggambarkan adanya angin Manusia butuh sosok Artinya pikiran terbatas imajinasinya kepada hal-hal yang berbentuk sosok atau benda Artinya pikiran tidak mampu menjamah hal-hal yang bersifat dah. Pikiran tidak mampu membahas atau membentuk hal-hal yang di luar benda Sehingga ketika belajar ilmu, ketika belajar islam Pasti ketika orang yang berkata gurunya siapa, salenya bagaimana, muridnya siapa, masih butuh sosok. Ketika dia mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang keislaman, mempelajari tentang bagaimana berserah diri pada Allah, pasti dia membutuhkan guru, membutuhkan pujaan, membutuhkan sosok, membutuhkan Nabi. Makanya. Wajar ketika dikatakan Bahwa Muhammad Khotamun Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir Maboteknya nah, Muhammad Khotamun Nabi Bukan Muhammad Khotamun Rasulim Khotamun Nabi Nabi terakhir yang membawa syariat Tapi ingat Syariat itu bukan Akhir dari perjalanan Islam Justru syariat itu adalah Awal Perjalanan atau gerbang menuju gerbang-gerbang yang harus ditafaki. Saya kata itu petunjuk, petunjuk. Contoh, 100 meter menuju kota Sukabumi. Nah, ketika petunjuknya itu ada di daerah Cibada, menuju ke arah Sukabumi. Contoh, 100 meter menuju arah Sukabumi. 100 meter menuju sukabumi. Nah, apakah sukabuminya di situ atau di sana di arah yang 100 meter itu setelah 100 meter? Otomatis yang ditunjuk itu bukan di situ. Seperti contoh syariat itu petunjuk, tapi bukan di situ. Ini hanya dasar. Kalau dikatakan sekolah ini baru SD itu bukan di SD. Kalau kamu ingin menjadi sarjana, kalau kamu ingin menjadi dokter, otomatis harus naik lagi ke SMP, sekolah lagi ke SMP, harus naik lagi peringkatnya ke tarikat. Nah di tarikat inilah kamu menemukan jalan hati, karena hati itu berhubungan dengan rasa, berhubungan dengan apa yang kita rasakan. Contohnya angin, kita bisa merasakan angin, tidak di Bisa dijambah oleh pikiran, tapi bisa diterjemahkan oleh rasa. Karena ada angin. Rasa. Terasa oleh kulit. Tapi pikiran tidak bisa membayangkan apa itu angin. Karena pikiran terbatas kepada benda. Pikiran terbatas kepada sosok. Sehingga di sana Allah memberi perangkat yang lebih canggih dari pikiran, yaitu hati. Karena pik. Hati ini lebih canggih dari pikiran Contoh Nabi Muhammad saat itu Sedang uh, Datang uh, Sedang duduk, tiba-tiba datang uh, Ali Ali bertanya, ya Rasul Seperti apa kah wahyu itu Matikan dulu Lampunya, loh kenapa Dimatikan, jadi gelap Nggak melihat apa-apa, lalu diberikan Dua Daging, lepiring daging Makan Ketika dimakan Habis makan Baru selesai nabi Muhammad bertanya Daging apa yang tadi kamu makan Yang satu piring Daging domba, Yang satu piring lagi Daging muntah Kok kamu tahu Padahal gelap Padahal tidak melihat Padahal matamu tidak melihat Dan kamu tidak salah Memasukkan daging itu ke telinga kamu atau ke mata kamu, mata halus ya karena rasa lebih tajam ya Rasul, karena saya terbiasa, akhirnya saya bisa merasakan oh ini daging domba, oh ini daging unta, lah terus sekarang kamu bisa men men men mencerna dengan pikiran kamu itu daging domba dan daging unta, sekarang jelaskan perbedaannya antara bagaimana rasanya daging domba dan bagaimana rasanya daging untak? Ya Rasulullah, pikiran saya terbatas untuk menyampaikan dan untuk menjelaskan tentang itu Artinya wahyu itu bukan syariat, wahyu itu bukan akal pikiran Wahyu itu rasa, wahyu itu rasa, rasa itu lebih tajam Meskipun kamu gelap, kamu tidak salah memasukkan makanan Artinya bahwa Allah ini diturunkan bukan kepada pikiran, bukan kepada sari, bukan kepada saringat, tapi diturunkan kepada jalan hati, rasa. Hah. Namun pikiran dapat mencerna, oh ini rasanya begini, hanya tidak mampu meneraskan secara detail. Untuk menjelaskan secara detail, maka disanalah Allah memberi prakat rasa, artinya rasa itu lebih canggih. Rasa itu lebih komplek. Contohnya kalau misalnya dalam rokok aja. Apa bedanya rokok sampul. Nah, dengan rokok samsung kretek. Ketika ditanya orang tahu, oh ini rokok sampul. Oh ini rokok samsung. Tahu perbedaannya. Terasa tajam. Tahu perbedaannya. Tapi pikiran tidak bisa menjelaskan lebih detail. Apa itu bedanya? Dan bagaimana? rasa daging domba dan rasa daging ayam bagaimana rasanya jelaskan perbedaannya nggak bisa dijelajah oleh pikiran karena pikiran hanya terbatas pada benda karena pikiran hanya terbatas pada suara bisa malah manusia membutuhkan perangkat terasa nah naik lagi di atasnya lagi ada yang disebut hakikat nah, Hakikat ini lebih dalam lagi karena hakikat inilah jalannya jiwa Jalannya nyaruh, inilah yang disebut hak yang hakiki atau hakikat Kebenaran yang benar, kalau benarnya syariat masih menurut jalan pikiran Contohnya, benarnya syariat seperti angka 6 Orang yang dari atas melihat angka 6 itu seperti angka 9 Tapi orang yang dari bawah melihat angka 6 seperti angka 6 Artinya, dalam dua sisi, angka enam akan menjadi sudut pandang yang berbeda karena menurut cara berpikir mereka karena melihat perspektif pikiran setiap pikiran memiliki cara berpikir yang berbeda sehingga ketika berbicara tentang kebenaran menurut dalam pikiran maka itu terjadi banyak perbedaan sehingga kenapa syariat Nabi Isa berbeda dengan Nabi Muhammad Kenapa syariat Nabi Muhammad berbeda dengan syariat Nabi Ibrahim, Nabi Dawud, Nabi Musa, dan lain sebagainya Itu berbeda syariatnya Karena syariat itu adalah wujud Syariat itu adalah pikiran Contohnya, cabai Cabai tidak bisa dipaksa untuk tumbuh seperti tomat. Begitu Begitupun, tomat tidak bisa dipaksa untuk tumbuh seperti jagung Karena mereka memiliki habitat masing-masing yang cara tumbuh masih masuk tapi Allah menciptakan perbedaan itu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semasa artinya syariat orang bisa bermacam-macam makanya kenapa dalam syariat ada Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Islam pun bermacam-macam ada NU, Muhammadiyah, Persi, dan lain sebagainya tapi ketika dalam terikat ini mulut rucut lebih kecil karena disini banyak, dalam pikiran berubah berbeda-beda atau rekat juga banyak jalan -jalan berbeda tapi ketika berbicara hakikat semua manusia sama banyak ada di Amerika ketika nangis, wawak waw. ketika sakit, nangis ketika senang, ketawa itu hakikat hakikat itu rasa yang lebih dalam rasa di dalam rasa hakikat itu naluri kemanusiaan di mana nanggungi manusia tetap nanggunginya adalah mencari kebenaran Tuhan. Semua manusia, meskipun menurut pikirannya saya ateis, meskipun menurut ukurannya saya Kristen, Hindu, Buddha, tetap naluri dasar manusia mencari cahaya ilahi. Itu hakikat. Anjing, mau di Inggris, mau di Jerman tetap melombong. Tidak ada anjing yang, yang. kucing, begitu pun kucing. Kucing mau di Itali, mau di Inggris, mau di Jawa. Itu karena habitat mereka. Inilah hakikat. Hakikat ini adalah dasar. Hakikat ini adalah fondasi. Hakikat ini adalah jiwa. Hakikat ini adalah jalannya jiwa. Nah Dan lebih tinggi lagi yaitu ma'rifat. Kalau ma'rifat, saya enak ma. Saya belum bisa menjelaskan apa itu ma'rifat. Karena menurut bahasa saja, ma'rifat itu artinya, Orang yang telah mengenal Arofa Orang yang telah mengenal Allah secara dekat Bahwa antara dirinya dengan Allah tidak ada batas Bodinya dengan Allah adalah Satu kesatuan yang tak terpisahkan. Makrifat ini hanya untuk para nabi dan para rasul Nah minimal kita berada dalam tingkat hakikat saja Itu sudah luar biasa Artinya kita sudah melepas juta-juta melepas jubah-jubah kultus, melepas jubah-jubah e, butuh sosok, butuh tujuan, butuh ibadah. Dalam sarayat ini ketika ibadah pasti butuh ibadah, pasti butuh sosok, pasti butuh sesuatu untuk dijadikan e, fokus pikiran. Oh, kenapa anda harus hanya menyembah ke sana? Harus beribadah, harus sholat menuju ke sana, karena oh agar senagam, agar ini apapun alasannya, artinya berarti butuh sosok, ini sereat dan sereat, bukanlah awal menuju kekuasaan Allah bukanlah awal menuju ma'rifat bukanlah apa, bukanlah akhir sereat itu bukanlah akhir, tapi awal menuju yang lebih dalam yaitu terekat, rakyat, dan ma'rifat Artinya, jangan terjebak di syariat. Karena syariat bukan akhir. Syariat bukan akhir. Syariat adalah pintu gerbang menuju tingkatan yang lebih tinggi. yaitu tereka, hakikat, dan ma'rifat. Tapi ini satu kesatuan yang terpisahkan. Ini satu kesatuan di dalam diri kita. Jalan pikiran, jalan hati, jalan jalan rasa, jalan jiwa, dan satu kesatuan dengan kekuasaan Allah adalah ini satu kesatuan, tak terpisahkan. Seperti kamu, haus. Pikiran, oh saya haus. Nah, tangan, sereat, tangan mengambil eh, gelas. Diperintah oleh hati. Diminuh ke tenggorokan. Masuk ke tenggorokan, di disanalah lagekat. Lagekat itu rasa jiwa. Sehingga tubuh menjadi segar kembali yang terdinyalik ini satu kesatuan syarat tarekat, tagekat marikmat adalah satu kesatuan tapi pada umumnya orang masih terjebak di islam umumnya orang masih membutuhkan guru sosok dan masih membutuhkan wujud untuk dituju dalam ibadahnya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang empat level film dalam islam terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh